Soal soalan, makan dan soal wajah. Sila nustazah. Terima kasih. Tapi, waduh, Bila Insya kajian akan segera dimulai kembali. Insya materi sampai dengan jam delapan kurang lebihnya. Setelah itu nanti Insya setengah jam berikutnya. Bisa kita istifadah dengan beliau dengan bertanya dari mungkin masalah-masalah yang kita uh, ingin mengetahui jawaban atau solusinya secara syar'i bi'idnillahi ta'ala. Kita lanjutkan. <tuh> Bagian yang ketiga dari tahapan uh, akhirat yang akan dilalui Dan ini adalah tahapan terakhir Yaitu ketika setiap orang akan menyeberangi sirat Bagaimana yang disebut oleh firman Allah Firmah Allah SWT Wa'imminkum illa wa'iduha kana ala rabbika hatman makdiyah Thumman najjilladhinad taqaw wa nadalud qalimin Sitiyah, masing-masing dari kalian pasti akan menghampiri, akan menghadirinya, ya iaitu najaan. Kalau Allah Robbikeh hatman maktiyah itu adalah suatu janji batu yang sudah tidak bisa diubah-ubah dan pasti akan diucap pada waktwan-waktan. Tum kemudian nuzul adiina dapat kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wana suruhku eliminasiha. Dan membiarkan orang-orang yang golem itu Mendekat di sana Apa yang dimaksud dengan as-sirat As-sirat itu artinya Jisr Yung sobu ala matni jahannam Yafsilu bainan nasi wal jannah. Sebuah jembatan yang dibentang Di atas raga jahannam Jembatan yang menghubungkan Antara manusia dengan dengan jannah saya dah ibu mintah di Inaraja enam, tapi neraka jahanam itu bergubal-gubal di bawah di bawah jembatan itu. Tadi. Setiap umat pada hari itu akan diperintah oleh Allah Subhanahu Wataala untuk mengikuti apa yang disembahnya selama itu di dunia. Ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan. Kemudian semuanya itu akan akan dikirim ke neraka yang menyembah selain Allah yang beribadah kepada Allah akan dikirim kepada neraka watabqa hadhil ummah dan haingan tasih salah umat umat Islam artinya umat Islam ini baik umatnya rasulullah maupun umat nabi-nabi yang sebelumnya karena Islam itu agama agama para nabi semuanya ya wa sammaakumul muslimina min qablu wa fi millata abikum ibrahim huwa kumpul muslimin kepada-Nya. Jadi ajaran para nabi itu adalah ajaran Islam. Pasrah al-istislamu lillah, tauhid, dan penyerahan-Nya kepada-Nya بالطاعه wal bara'ah minasy wa ahlih itulah Islam. Istislam pasrah kepada Allah dengan dengan mentauhidkan Allah dan tunduk dengan taat mengamalkan perintah-perintah Allah menghindari larangan-larangan Allah dan bara'ah minasy-syirk, berlepas diri dari syirik maupun pelaku kemusyrikan. Jadi tabkoh hadir umat tersisalah umat ini ya, dan umat uh, umat umat yang mengikuti nabi-nabi mereka dan doanya para nabi ketika hari, hari itu ketika menyeberangi neraka menyeberangi syirat itu cuma satu Allahumma salim salim ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan saking dahsyatnya yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat muslim. Adabku mina sya'rah Wa ahadu mina sya'rah Lebih tipis dari sehelai rambut Dan lebih tajam dari pedang Di antara uh, Sifat-sifat sirat itu adalah Tadi itu ya lebih tipis dari rambut Lebih tajam dari pedang Kemudian dia itu licin sekali Gampang menggelincirkan Dahgun Muzillah Dahgun muzillah. Gampang mah menggelincirkan tempat kaki, kaki manusia tergelincir misalnya. Syadiduz zulmah, sangat gelap gulita, enggak ada penyinaran sama sekali. Jalan Jadi demikian susah dilalui keadaannya gelap gulita. Sinarnya adalah amal kita itu. Makanya robbana atmina lana nurana. Orang-orang beriman itu mengatakan ya Allah Nurum tega'ah bin aidihim, wabi imanim. Ya walul Rabb, atmim lana nurana, waqfilana innaqan nuruna. Pada hari itu orang-orang beriman itu cahayanya itu memancak dari sebelah dari depan, dari depan dan dari sebelah kanan. Itu yang menyinari jalan mereka yang untuk akan mereka lalui. Dan mereka berdoa ya Allah sempurnakan cahaya. Artinya biarkan dia itu terus menyala, terus terang sampai kami selesai merawat sirat ini. Adab orang-orang munafik, ya, itu mereka tidak punya cahaya. Fakalun zurunah, nak tabis menurikum. Mereka melihat kaum muminin yang melewati dengan cahaya itu mereka mengatakan, unzurunah, enta Tunggu kami, kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Nilarciuwarakum. Fakamisunurah. Cari sana, ya, cari cahaya sendiri sana. Tak bisa masing-masing tiap orang hanya bisa di, disinari oleh amalnya masing-masing yang amalnya banyak ya terang beneran. yang amalnya pas-pasan ya biarpun biarpun bahkan hanya tinggal jempol jarinya tok itu jalannya pun terseok-seok kalau antum ditanya antum mau ke jakarta pilih naik apa naik mobilnya terus sendiri gak bajar 12 jam, plus capek Plus bensin Berapa bensin ini? Macet Atau naik kereta Berapa jam? 9 jam, 8 jam Lebih enak Atau naik pesawat Pilih mana? Padahal lebih mahal ya kan? Kenapa kalau pilih pesawat? Cepat eh? Karena cepat ada cuman ke Jakarta. 600 km. Kita enggak tahu panjangnya sirat itu berapa jauh Dan kita enggak enggak punya kendaraan kecuali amal kita. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, "Man tabta'a 'amaluhu lam yusri' bihi Orang yang diperlambat oleh amalnya ketika dia menyeberang sirat itu, ya dia enggak bisa dipercepat karena nasabnya saya keturunan Rasulullah Hatta anaknya Rasulullah Hatta anaknya Rasulullah Tidak bisa Mengandalkan nasab, tidak bisa Makanya Rasulullah itu berpesan kepada Istri-istri beliau Pernah suatu malam hadisnya Rewet Bukhari Atau Bukhari Muslim malah Istaiqadu Rasulullah SAW Minnaumih faqala Subhanallah Beliau bertazbih kam nazala fi hadhihi al-lailati min al-fitan wa kam nazala fi hadhihi al-lailati min al-rahmah ay qidhu sawahib al-hujurat fa rubbaka asiyatun fi al-dunya 'ariatan yawm al-qiyamah ya. <coughs> seperti tiga malam terakhir Rasulullah bangun kemudian bertasbih mengatakan berapa banyak fitnah yang turun malam-malam ini -malam, di malam ini dan berapa banyak rahmat yang turun Bangunkan itu istri-istriku yang di kamar-kamar yang sedang tidur gitu. Bangunkan untuk sholat Untuk minta perlindungan <coughs> Kepada Allah dari, fitan, dari, godaan -godaan, dari fitnah, Dari godaan-godaan, dari fitnah-fitnah Aytilu sawahib al hujurat Farubba ghasiatin fid dunya ariyatin fil akhirat Karena boleh jadi orang di dunia ini pakaiannya itu bagus, megah Ternyata di, di akhirat telanjang Tidak berpakaian Ada yang menafsirkan Artinya boleh jadi orang yang di dunia ini dianggap orang yang soleh, orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh Tapi ternyata dia tidak punya rekening apa-apa di akhirat Amalnya minim Rasulullah ingin mengingatkan, jangan mentang-mentang kalian itu istrinya Rasulullah Kemudian leha-leha tetap harus beramal Tidak bisa kedekatan seseorang dengan Rasulullah semata-mata Karena dekatnya seseorang dengan Rasulullah itu menjadi jaminan Makanya Rasulullah berperan kepada, berpesan kepada keluarganya Ya Sofiyyah bintah Abdul Muttalib Amqidhi nafsaki minan nar Ya Hamzah ha anwar Rasulullah Ya Fatimah bintah Muhammadin Rasulullah Amqidhi nafsaki minan nar Fa inni la ablikulatiminallah isya'iyah Fatimah putri Rasulullah Darah dagingnya Rasulullah Langsung nasabah ya. Fatimah binti Rasulullah Bukan bin bin bin bin bin bin Sampai seribu sampai seratus Baru Rasulullah jauhan Langsung anaknya Rasulullah Dibilang begitu sama Rasulullah Selamatkan dirimu sendiri diri Karena saya tidak bisa Tidak bisa berperan apa-apa ya, Di hadapan Allah kan tidak bisa ya. Jangan kan begitu Bahkan orang-orang yang mujrim Itu apa kata Allah Ya wadul mujrim Lau yaftadi min azaabi yaumi idhim Biman Biman Bibani Orang-orang mujrim Orang-orang yang berlumuran dosa pada hari itu Mereka itu berangan-angan Seandainya mereka bisa menebus adatnya Allah itu dengan siapa? Dengan anak-anaknya Anaknya yang pertama kali ini di, Dikorbankan Ya wadul mujrimulaw yaftedi Keandainya mereka bisa dikasih kesempatan Sama Allah umpamanya ya ah Kamu bakal tak siksa di neraka umpamanya ya Ini sudah Fondis kamu di neraka. Ada kesempatan untuk menebus. Siapa yang akan kamu jadikan tebusan? Anaknya. Anak-anaknya. Tidak cuma satu ya. Bani itu. jamak dari Bin. Ya, Bani itu anak-anaknya. Tidak cukup ya Allah. Wasahibatihi. <tuh> Istrinya. Wahihihi. Saudaranya. Tidak cukup lagi. Wafasilatihi latiqanat tu'wih. Dan kaum kerabatnya Kabilahnya Sukunya, bangsanya Yang selama ini membela dia selama di dunia Itu lagi dikorbankan semua orang-orang itu Tidak ada nilainya di mata mereka Pembelaan selama ini itu Tidak akan dihargai, dia akan mikir diri sendiri Tidak ada orang mikirkan orang lain Dari kiamat, tidak ada Tidak cukup juga ya Allah Ya sudah semua orang ada di bunga bumi ini Masuk ke neraka semua Semua yang penting dia berharap Allah oh, menyelamatkan dirinya. Jadi kalau ada orang menggadekan keselamatan akhiratnya untuk orang lain di dunia ini, itu orang yang sangat, sangat bahasanya apa ya, mau ngomong kasar atau tidak enak? Jangan ngomong. Wes, sudah sangat, <tuk> wes, bahlu. Ya, ya. Om akhiratnya dia digadekan untuk dunianya orang lain kalau akhiratnya dia digadikan untuk dunia dirinya ya masih mending, dia masih menikmati di dunia gitu tapi untuk dunianya orang lain dia digadikan akhiratnya padahal di akhirat dia semua akan tabarra ya. إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَرَّعُوا orang-orang yang diikuti dalam kesesatan itu nanti di akhirat dia akan berlepas diri, salahnya mengikuti anak dulu ya. siapa suruh mengikuti anak Ih tak pernah lagi terbina itu. Waraul Azab, wataqot, taabiqul Asbab. Semua relasi itu akan putus, tak ada lagi. Lu, kamu kan dulu tak dukung, tak pilih. Sekarang nyesatkan saya. Lu salahnya pilih saya. Siapa yang maksa tu pilih saya? Oh Allah jelas bilang begini, Rasulullah jelas bilang begini. Saya bilang begitu, kamu ikut saya. Kalu yale ita na, apa anallah, wa apa anar Rasul? wa qalu rabbana inna at'ana sadatana wa qubara'ana fa adalluna sabila mereka menyesal ya Allah kami dulu menaati sadatan tokoh-tokoh kami pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar kami idola-idola kami fa adalluna mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu rabbana aatihim di'faini min al'adzab wal 'adzbu min mereka adab yang dua kali lipat laknat mereka dengan laknat yang yang besar nah sebelum itu terjadi kita mesti hati-hati di dunia ini ini cuma kesempatan yang kita lihat di sini jangan nyeselnya di sana percuma kalau nyesel di sana di sini nih kita harus menyesal semua masih bernapas nih loh masih bisa ambekan ini nikmat ini kesempatan taubat belum belum tertutup nah ketika itu orang-orang akan mengikuti siapa yang akan di disembahnya ya. ibadah jangan cuma sujud, nyembah-nyembah ini bukan, antum taat dalam rangka maksiat namanya ibadah, ibadah kepada yang ditaati. Jadi, sebagaimana ibadahnya ahlul kitab dengan menaati pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka dalam hal-hal yang itu dilarang oleh Allah. Ya orang sekarang juga begitu, kata-tatbiqan, karena namanya anak kubla. Kata, Kata kamu kan pasti mengikuti ya, tingkah lakunya orang-orang sebelum kamu. Al-yahud bin nasara mereka dulu ketika roh ibrahim, ah. pendeta-pendeta mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah, mereka ikut-ikut menghalalkan atau sebaliknya ya. Mengha mengharamkan, eh, menghalalkan yang diharamkan Allah mereka ikut menghalalkan. Walhasil Allah mengharamkan mereka menghalalkan yang diikuti selain Allah. Ya. Allah menghalalkan mereka mengharamkan yang diikuti juga selain selain Allah. Itu termasuk bentuk ibadah. Ya. Jadi taat yang tidak pada tempatnya berarti termasuk syirik. Hati-hati. Ya itu akan akan menyeret orang-orang ke dalam ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Dan masing-masing orang hanya bisa diselamatkan oleh amalnya. Mau cepat ya amalnya yang banyak. Ya murru ar-rajulu Rasulullah. Ada yang melewati seperti kilat. Wa yamurruka karih seperti angin yang kencang, maka aja widelkail, kuda-kuda yang cepat larinya, ada juga yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. hadis yang lain, famin, magdusin, wamin magdusin, famin najin, wamin magdusin, wamin magdus. ada di antara mereka yang najin, selamat sampai di ujung. Ya, dan ketika itu adalah ada jannah di sana terminal terakhir adalah jannah ada juga yang Mahdush ya tercabik-cabik karena di kanan kiri nya itu ada galalib minar besi-besi pengait dari api ya, seperti uh, di sini nggak ada cawaya ya, tadi ayam jadi kalau di Saudi dan lainnya suka di matam-matam di restoran-restoran itu ada uh, ayam yang di yang dipanggang itu disunduk pakai besi ada tiga cabang kayak trisula gitu modelnya. Yang kurang lebih seperti itulah. Itu di kanan kirinya Setan ada itu Jadi, dia akan senantiasa menyambar. Orang yang lambat-lambat dia akan tercabik-cabik. Ada juga yang sampai setelah dia tercabik-cabik. Gua mematus ada juga yang tidak sampai bahkan dia tenggelam ya, karena dosanya. Kalau dia min minal muwahhidin termasuk orang yang bertauhid enggak batal tauhidnya. Jadi akan mendekam sampai Dibersihkan dosanya Kemudian baru masuk masuk jangnah Jadi masing-masing akan di, Dipercepat atau diperlambat Oleh amalnya sendiri-sendiri nah, Oleh karena itu ya Kesempatan kita ada di dunia ini Kita, kita manfaatkan baik-baik Kita tidak tahu umur kita Sampai kapan Dan amalan yang Paling berat di adalah Tauhid yang harus kita pelihara, karena kalau ini sampai batal, ya kita mau jungkir balik, mau capek, mau kayak apa, enggak ada nilainya nilai di mata Allah. taala alam Muhammad wa ala wasallam jam 8 sepuluh ya. kalau ada yang mau ditanya. Pengalaman mati hmm. saya cerahnya. Bukan penghalang mati syahid, mungkin penghalang seseorang mendapatkan pahala syahid Dan, Ya diantaranya adalah ulul tadi itu Kemudian niatnya Niat jihadnya untuk apa Atau kalau dia tidak sabar Seperti kisahnya dalam hadir Buktafakali yang diwayat Sahil bin Sa'ad As-Sa'idi Bahasanya ada dalam satu pertempuran, ya, seseorang dari pasukan kaum Muslimin la illa ma akfa yawm, ma akfa ya da'usya dan walafah dan ilah atbaqo fi seifihi. Fakullah ma'akfa aminn al yom, mislam ma'akfa abulain. Pada satu pertempuran ada di antara salah satu pasukan kaum Muslimin yang betul-betul siapa terjangnya melawan musuh ini luar biasa. Tak ada satupun yang dibiarkan terluput, dibabat musuhnya. Sampai para sahabat menilai orang ini betul-betul besar sekali jasanya pada hari ini Tidak ada yang lebih besar jasanya bagi kaum muslimin daripada si fulat Ketika mendengar penilaian mereka itu, Rasulullah mengatakan Amma innahu finna. Oh Dia itu malah menjadi penghuni neraka Kaget para sahabat ketika dibilang seperti itu Gif ya Rasulullah, orang kayak gini kok penghuni neraka, Dan Rasulullah tidak mungkin ngawur wa ma 'anil hawaa itu bukan karena Rasulullah senang dia ngomong gitu enggak itu, itu awarafu kalau itu wa ma 'anil hawaa innahu illa wahyuun itu wahyu dari Allah akhirnya salah seorang di antara yang mendengar uh, sebagaimana Rasulullah tadi itu mengikuti ana sahibuhu abadan saya akan menguntitnya terus kullama asra'a ah, asra'tu ma'ah wa kullama waqafa waqaftu ma'ah hatta juri hajjar san jarhan syadid dan fasta'jala al maut sampai dia terluka parah suatu ketika dan dia ingin cepat-cepat mati ya makanya la tatamanna dikoralah adu wasallallahu al afia ini salah satu fenomena orang yang tidak sabar ketika mendapati ujian di medan perang ketika terluka parah enggak kuat kelamaan sakit enggak bisa dia dia ingin cepat-cepat Mati aja, nggak kuat dengan sakitnya. Makanya hmm. jangan berharap bertemu dengan musuh. Karena mungkin yang kita rasakan itu adalah seperti ini. Mendapatkan ujian dulu. Atau bahkan lebih parah ditawan oleh musuh. Dan musuh itu kalau sudah menawan, La yarkubu fikum illan waladhimah. Nggak ada belas kasihan lagi. Enak kalau yang menawan kaum muslimin. Dikasih makan. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Wa yadiman wa wasir. Wasir. Kita ini agama kita ini agama masya Allah. Ya, paling enak sudah kalau perang sama kaum Muslimin. Ya, Tawanan perang itu di, dikasih makan, ya, didahulukan, nggak disiksa, bunuh bunuh dengan cara mati yang paling cepat. Ya kalau mereka kan enggak ya, mereka enggak. Makanya kita di bencana lah tetap menoliki Allah itu. Nah orang ini nggak sabar ketika terluka parah, dia yang cepat-cepat mati aja dia bunuh diri. Kisah yang antum pernah dengar semua, Insya Allah. Ya. Ditusuk kan pelatihnya uh, itu ke, ke dirinya. Sampai dengan ke Rasulullah, Ash-Shadu'an Naka Rasulullah. Wamadat, kau harus pulang. Kenapa? Kok kamu tahu-tahu bilang Ash-Shadu'an Naka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Naka Rasulullah. Ya, kamu tadi bilang begini dan saya ikuti ternyata seperti itu. Apakah Rasulullah Inna rojul layyam alubi amal bi amali ahli jannah fi ma yabdulin nas wahu min ahli naf. Ada orang-orang yang zahirnya yaitu beramal dengan amalan ahlul jannah di mata manusia ini wah ini min ahlul jannah فيما يبدو للناس هو من Min, min ahlun nar padahal dia sebetulnya min ahlun nar ya, karena ada salah satu amalan yang yang menganulir amal solehnya tadi itu amalan itu adalah pungkasannya bagaimana innamal amala bil khawati kalau khatimahnya adalah bunuh diri Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaj'u biha batnuhu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa membunuh dirinya dengan besi menikam dirinya atau mencekik dirinya sendiri dengan kawat atau dengan apa, maka dia akan disiksa dengan cara yang sama. Dia akan menyiksa dirinya terus di neraka, khalidan mukhalladan fiha abada. Jadi berat. itu termasuk salah satu yang yang me membatalkan, artinya yang mestinya dia itu mendapatkan fadilah syahadah yang demikian banyak, bisa cancel gara-gara seperti itu, atau karena niatnya. Kalau yuqatilu hamiyatan, kalau jualan yuqatilu syajajan, faayyuhumafisa billallah. Kalau mangkawatalah fi elai kalimatullah, fahuafisa billallah. Jadi yang fisa billallah itu adalah orang yang betul-betul niatnya adalah elai kalimatullah, meninggikan kalimatullah dengan dengan mengikuti bawabitnya Ahkamnya diikuti Karena jihad itu adalah amal, ibadah Ibadah itu ada syarat-syaratnya Ada rukun-rukunnya, ada pembatang-pembatannya Seperti sholat juga begitu Walaupun tohirnya itu gerakan Berdiri, rukuk, sujud Tapi kalau syaratnya gak terpenuhi Gak wudhu Diantep sholat gak? Enggak Wudhu oh, ya Masya Allah Baca al-Baqarah hatam Dalam dua rokaan tapi di luar waktu sholat Atau di, di waktu yang dilarang untuk sholat Atau masih tertinggalkan kan Tidak ngadep kiblat Tidak menutup aurat Tidak memenuhi syarat-syarat sholat Tidak eh, bisa dianggap sholat Atau dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya Tapi sebelum sholat kentut Sholat Total kan sholatnya Demikian juga Demikian juga cihat bisallillah ibadah-ibadah lain itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan. Jadi enggak jaminan sama sekali. Enggak mentang-mentang kalau sudah berangkat jihad itu mesti yuk, harus dibela terus, harus dibenarkan terus. Enggak, siapa yang ngajarin seperti itu? Rasulullah mengatakan sahabatnya yang dinilai oleh para sahabat tadi sebagai orang yang paling berjasa sebagai men alimlah. Itu menunjukkan tidak ada yang maksud di dunia ini. Yang jadi patokan kita adalah Sejauh mana dia ittiba'. Sejauh mana dia mengikuti aturan-aturan Allah. Itu yang yang paling yang paling akan berperan dalam apa namanya? memberatkan timbangannya nanti. Dia berusaha menyembunyikannya Apakah itu selamanya Tersembunyi ataukah tidak Itu bukan Bukan yang dituntut dari kita Tapi kita berusaha menyembunyikan Kita, kita juga melihat pada Banyak diantara para salaf itu yang Berusaha menyembunyikan Akhirnya terbongkar juga Karena kita tahu kan akhirnya Entah itu terbongkar setelah dia meninggal Atau terbongkar karena ada orang yang pernasaran dan tidak membiarkan orang ini Untuk menyembunyikan Tapi yang jelas dia sudah berusaha Menyembunyikan Jadi Sebagian salaf itu menasihatkan kepada kita Agar kita punya celengan Amalan yang tidak diketahui oleh Orang lain, cuma kita sama Allah Hobi ya Amalan betul-betul Kita sembunyikan Apa sah? Entah itu ibadat Ibadah Mahdoh atau ibadah, okay. ibadah ma'liyah atau apa ya. Usahakan yang orang lain tidak tahu, karena Itu yang insya Allah terjaga keikhlasannya Terjaga keikhlasannya Kalau amalan-amalan yang diketahui oleh orang lain dan memang ada sebagian amalan yang kita nggak bisa menyembunyikan Seperti sholat berjamaah Kalau aku mau menyembunyikan, aku nggak pernah jamaah ke masjid Nggak ya. bisa, ini harus syiar soalnya dia Nah amalan-amalan seperti ini itu, itu pahalanya ada Tapi karena potensi untuk riaknya itu juga besar Jadi ini, ini apa namanya, kurang ampuh gitu loh Yang ampuh adalah aman betul-betul kita sembunyi Gak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Masing-masing nah, carilah cara apa Apa yang dibukakan oleh Allah Apakah dia dibukakan dalam pintu sedekah Atau dibukakan dalam pintu sholat Atau dibukakan dalam pintu saum Para salaf itu puasa, dia menyembunyikan puasanya dengan apa? Purak-purak bawa roti bibirnya dibasahi. Iya, sengaja. Biar-biar nggak dikira puasa. Biar nggak dikira puasa. Kalau naik sholat nangis, terus purak-purak setengah setengah. Dia dikira apa? Pilak. Bukan karena nangis, biar dikira pilak. Jadi berusaha untuk menyembunyikan. Jangan sampai ketahuan. Semaksimal mungkin. Ibunya dipasai ibu Aroti, tidak oh, puasa nih berarti. Padahal dia puasa. Ada yang kerjaannya tiap malam dia nangis, istrinya yang tidur satu pantal, tak tahu. Kalau kerjaannya nangis. Ada yang tiap malam kerjaannya sedekah ke rumah-rumah fukor masakin dia nikul makanan ditaruh di rumahnya. Orang-orang tahu kalau dia pelakunya setelah dia meninggal, karena tidak ada lagi yang kayak itu. Dan di punggungnya ada ada bekas. Kalau enggak salah, alih jendela abidin gitu ya. Jadi, itu kita berusaha lah. Kalau akhirnya terbongkar, karena bukan karena kehendak kita, dan orang-orang kemudian memuji, fatilka <tuh> fatil ka'ajilu usyurul mu'min. Ya. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mu'min yang disederakan. InsyaAllah tidak akan bermaturat. Yang lain barangkali, Kalau tidak ada, anak sendiri Ustaz. Bagaimana kita Ustaz, apabila kita mendapati satu hadis di sana ada komentar ulama yang berbeda. Dalam artian, ulama Fulan mensohifkan, sementara ulama yang lain mungkin menghasankan, atau bahkan mungkin mentuaifkan. Ini kita boleh milih, atau sementara kita... Dalam masa ilmu hadis itu bukan bukan bidang kita dan kita tak punya kapabilitas untuk untuk istilahnya menilai mana yang lebih kuat ini bagaimana sikap kita? Dato Prof ini pertanyaannya penting ya dan pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh Syaikh Al Bani kalau enggak salah di Mukan silsilah Masilsilah di yang jilid tiga atau jilid empat kita. Ya. Beliau menuliskan di Mukan itu ada sebagian orang yang menyalahkan al albani kenapa kok dia beraninya nya berani nya mentolifkan sebagian hadis dalam soalnya Muslim, artinya. padahal itu hadis dalam soalnya Muslim, jawab oleh Syih al albani ya bahwa dia juga punya salaf dalam hal ini, artinya ada beberapa hadis soalnya Muslim itu kan ada-ada satu hadis ditolifkan dari berbagai jalur, gitu, ada sebagian jalurnya itu yang yang mungkin dikritisi ya, karena tasheh dan taufeev itu juga perkara yang sifatnya istihat, ya. perkara yang sifatnya berangkat dari ijtihad Menurut Imam Muslim, perawi ini sih, dan dia menghafal hadis ini dengan baik. Tapi ada ulama lain yang mengatakan enggak dalam hal ini dia salah, umpamanya. sehingga menurut mereka hadis ini tidak tidak sahih. Di antara yang mengkritik adalah Imam Darubutni ya, dalam kitabnya At-Ta'buqul Il-Zamat. Dia mengiti sebagian hadis dalam dalam saya menafsirkan, tapi terkadang dia merujuknya pendapatnya dariputni, sehingga dia mengikuti pendapatnya dariputni. Menurut beliau hadis yang ini, hadis yang A ini bukan semua hadis bukan secara ngawur-ngawuran, enggak. Sesuai dengan dengan kaidah gitu loh. Yang lebih rojek adalah pendapatnya dariputni. Ini tidak masuk ke kriteria rohe, karena ada ilah yang tersembunyi kebahamanya. Nah, beliau mengatakan kalau kamu mendapati Dua pendapat Imam Muslim men Dengan mencantumkan dalam sohehnya Albani bilang Siapa yang akan diikuti Tidak ya. lepas dari dua kondisi Kalau kalian ini Orang yang awam dalam ilmu hadis, Ya ikutilah yang lebih alim siapa? siapa yang lebih alim Jelas Imam Muslim ya, Kita ikuti itu Imam Muslim Ini kalau kita Bukan orang yang ahli di bidang itu. Kita gak bisa mentarjih masalahnya. Kita hanya mengikuti orang yang menurut khuslu Tuhan kita lebih berilmu. Jelas. Imam Muslim, Imam, -imam Salaf, Ulama-ulama ya, Kibar, ya, Al-Hafidh ibn Hajar itu. A'lam. Ya. Ahfad ul-hadith. Tapi kalau kita ini punya ilmu alatnya. Pernah belajar. Ya, pernah tahu kaedah-kaedah takhrijul hadith. Tasrih wa tab'if. Dilihat mana yang lebih kuat dilihat mana yang lebih kuat masing-masing kan punya alasan kenapa kok ini ditolakkan alasannya apa kalau itu yang lebih kuat ya ikuti itu kalau kita nggak nggak ngerti kita ikut yang paling alim menurut kita kayak gitu saja ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum afan ustadh pertanyaan keluar dari materi pertanyaannya keluar dari materi nah, politik saja. Nah, apakah daulat islamiyah wasyam, daulat masyru'ah, yang pertama, yang kedua bagaimana dengan fenomena bayi'at dengan mereka. Ya, jawabannya tergantung sejauh mana informasi yang sampai kepada antung tentang itu. Kalau yang sampai kepada mereka hal-hal yang baik-baiknya kok dari media-media yang pro mereka ya Anak mau kasih fatwa tidak baik, tidak akan terima juga kan? Iya kan? Kan gitu. Masalahnya dia sudah punya filter kadang-kadang. Dia nggak mau dibilang tidak baik, nggak mau. Tapi kalau kita punya patokan lain, bukan mendasarkan kepada al-tiftah, bukan mendasarkan kepada emosional saja, simpatisme pribadi, ya tanyakanlah kepada ulama-ulama berilmu untuk fatwa itu sudah banyak kalau kita mau cari fatwa itu banyak fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang kredibel, mereka itu sudah dikenal benar-benar hajj lurus ya. gak ada yang pro kepada daulah islamiyah ini walaupun dia namanya daulah islamiyah jangan ter terkecoh dengan nama dulu di abad-abad ke hijriah hijriyah ya, tahun lima ratusan 600an, 5 atau 6 nah, abad ke Abangkan atau ke-7 hijriah. Jadi daerah maghrib. Maghrib oleh Islam. Tunisia, Libya, Aljazair, Termasuk juga Andalus. Sampai ke Andalus itu pernah berdiri namanya Daulatul Muwahidin. Bagus tidak namanya? Masya Allah. Daulatul Muwahidin. Negrinya orang-orang yang bertauhid. Tahu pendirinya siapa? Pendirinya orang yang ngakui Imam Mahdi. Iya. Namanya Al-Mahdi bin Tomart. Namanya aneh. Al-Mahdi bin bin Tumart Itu ngaku Imam Mahdi itu. Dan tidak ada satupun dari penguasa daulatul muwahidin ini yang manhajn, yang genah. Semuanya gak beres. Ahlul fasad, ahlul bid'ah semuanya. Cuma satu aja yang genah. Dari sekian banyak hukam mereka itu, penguasa mereka yang berturun-temurun itu, itu semuanya remak, rusak semua. Namanya daulatul al-muwahidin. Masya Allah. Jadi jangan terkesima, mereka sengaja pakai nama itu. Kalau pakai Daulatul Mujrimin, negeri para perjahat, siapa yang mau baikkan? Iya kan? Orang-orang Syiah Hatimiyah itu menamakan Daulah Fatimiyah. Masya Allah. Nisbat kepada Fatimah. Siapa orang enggak yang tidak cinta kepada Fatimah binti Muhammad Rasulullah? Ya itu itu untuk untuk kamu rasa aja. Ada itu cara-cara kayak gitu kok dibilang masyarakat Ada, sama sekali E'la nun daulah mengumumkan diri sebagai khalifah itu berat syarat-syaratnya Daulah Uthmaniyah Itu sudah berkuasa sama selama ratusan tahun Baru di zamannya Salim al-awwal Dia menyatakan dirinya sebagai khalifah Selama itu mereka hanya mengalami dirinya sebagai sultan Sultan Fulan, Sultan Fulan, Sultan Fulan Karena apa? ada di Mesir itu namanya Khalifah walaupun cuman simbolis dari Bani Abbas masih ada keturunannya di Mesir, ya itu yang dianggap sebagai Khalifah sehingga dia hanya mengangkat dirinya sebagai Sultan padahal kekuasannya jauh lebih besar yang Sultan ini. Ya. Nah setelah dikuasai sama Ubediyah sama ini sudah simbol itu pun sudah nggak ada artinya baru dia mengangkat dirinya sebagai Khalifah. Bani Umayyah di Andalus. Itu berkuasa sejak tahun 138 sampai 442 Hijriah Itu daulah Bani Umayyah di, di Andalus ya. Pengumuman bahwa amir mereka itu adalah khalifah itu terjadi pada tahun 300 Hijriah Sejak berdiri berapa ratus tahun? 162 tahun setelah eksis baru yang selama ini itu gelarnya Amir karena imarah baru semacam gubernur saja provinsi Andalus mereka belum mengangkat dirinya sebagai Amirul Mukminin masih tetap mengakui Daulah Abbasiyah sebagai Khalifahnya kaum Muslimin ketika muncul Daulah Fatimiyah di Mesir ketika itu mulai berkembang ya berarti sudah terpecah memang alam Islam ini sudah terpecah terdiri dari tiga di Mesir juga mengaku sebagai Khalifah di Bagdad kekuasaan Bani Abda sudah mulai digerogoti Nyempal-nyempal banyak Mau gak mau Andalus yang sudah kuat ketiga itu Sudah demikian maju Peradabannya menjadi pusat peradaban Eropa ketiga itu Barulah Abdurrahman Ibn Nasir Abdurrahman An-Nasir Mengangkat jenis sebagai Amirul Mukminin Gelarnya baru disamakan dengan gelar Khalifah Dan tidak ada paksaan orang yang dari masyrik datang ke maghrib enggak harus bayat sama Abdurrahmanan Nasir lah. Yang dari maghrib datang ke masyrik pindah ke teritorial Daulah Abbasiyah juga enggak harus bayat kepada kepada khalifahnya. Enggak pakai gitu di sana. Enggak enggak mau bayat, habis. Jadi bayat mereka bukan bayat yang masyruq dengan cara seperti itu. Karena belum belum memenuhi syarat untuk jadi khalifah. Khilafah itu berat, tidak ya. semudah membalikkan telapak tangan kayak gitu. Yang sudah established saja, yang sudah mapan ratusan tahun saja, enggak berani kok umum mengkecuali setelah rembukan dengan ulama-ulama dengan kaum muslimin ini bukan bukan monopoli, enggak ini harus ada ada masyurah min al muslimin, ada ahlul halul halul akad. Siapa yang angkat mereka? Siapa yang angkat mereka coba? Mereka sendiri kan Ada yang angkat mereka selain mereka Tidak mereka sendiri Atau mereka maksa orang lain untuk untuk bayar Tidak ya, bisa cara-cara seperti ini Tidak ketemu gitu. Allah Ta'ala Cukup ya insyaAllah Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat Bagi bagi saya sendiri dan dari Tuhan sekalian, berkata dari Allah SWT Yang satu diri saya sendiri Subhanallah ma'ala bantuan Assalamualaikum datifillah alhamdulillah telah kita dengar